Hari sama siang, silakan Pak. Selamat siang. Sebenarnya,、uh, kalau kebanyakan yang menteri-menteri ini kan pada menyanggah gitu ya. Sebenarnya itu yang tahu kan antara yang bersangkutan sendiri dan juga menteri-menteri yang ditulis i i t u Jadi orang lain sebenarnya tidak pernah menyanggah gitu. Tapi kalau indikasinya ya pelemahan terhadap KPK. k r e a s i terhadap koruptor dan lain-lain memang kelihatannya ya terus juga rumor yang beredar sebelum ini. Ya mungkin ya tidak seluruhnya salah i t ya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Hari. Pak Hari kembali tapi dengan yang lain silahkan Pak.、Uh, kalau kita lihat Amerika sendiri cuma bilang menyayangkan kebocoran tapi benar dong. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Hari. Selamat malam Pak a r d u Halo selamat malam. b a i s i l a k a n kementaraan d a p a Pak. パスベエットのローブが入ってくるので、パスベエットのコン s b トは、パスベエットのコンセントは、パスベエットのローブが入ってくるので、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットをパスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、p スベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベエットは、パスベ どうしたらいいの Kalau、so, salah satu contoh itu kasus-kasus korupsi s a y a k Bang Senturi mana hasilnya sampai sekarang juga tidak ada penyelesaiannya. Ya, kasus Gayus yang dicokor kan cuma yang cucungu-cucungu aja. Ya. Atasan-atasannya mana? Nah ini kan salah satu indikasi-indikasi kemungkinan. Saya nggak bilang benar pak ya c r i t a saya. Kemungkinan itu bisa benar. Kalau masalah memata-matain risal politik itu sudah biasalah. Sampai setiap negara t o y a berkuasa itu kan juga takut-takut. Di samping saya ini nanti di k otak-atik ini siapa saya harus memata-matai n a dengan fasilitas badan intelijen negara ya itu biasa、hmm. Semua negara juga begitu Tapi kalau yang masalah korupsi itu m a s y a r a k a t bisa nilai sendiri Benar tidak benarnya Saya rasa ada benar juga wikili、okay. Ini sebagai pemerintah ya kita harus koreksi dirilah Makasih Pak Terima kasih kembali Pak Joko dan saya b a r i ke Pak Adi sekarang Selamat malam Bapak Halo malam Iya Pak Adi s i l a k a n Saya pamir, Pak Amir Pak Oh mau dengan Pak Amir, s i l a k a n Pak Amir komentarnya i n i aja Mbak, kita gak usah terlalu lama, ya, terlalu capek berpolemik ya Yang jelas, kita ikuti seperti pepatah aja lah Kalau ada asap itu pasti ada bara apinya, tapi dimana apinya, seberapa besar itu aja Mbak Pakat Ya Pak Agus, selamat malam Selamat malam s i l a k a n Pak Agus Saya ingin menanggapi komentar、uh, dua b a p a k saya ini ya Yang mengatakan kemungkinan berita Wikileaks ada benarnya、mm -hmm. Jadi begini, inilah penyakit b a n g s a Indonesia Dimana kalau ada berita seperti ini Selalu m e n j e l e k j e l e k a n negara Kita harus lihat secara j e r n i h Kalau memang pemerintah dalam hal ini tidak salah Ya kita k a t a k a n tidak salah gitu loh Saya bukan dalam posisi membela pemerintah Tetapi kenyataannya adalah Wikileaks mengambil sumber dari Kedutaan besar Amerika k e g u g u t a n besar Amerika sudah meminta maaf begitu loh. b e r a r t i k a n mereka mengaku i a d a salah. Bahkan dua harian di、uh, Australia sendiri juga sudah meminta maaf. Kalau memang merasa benar bagaimana, mungkin mereka bisa meminta maaf. Jadi kita harus melihat secara arif dan bijaksana begitu loh. Pak f b y memang banyak kekurangannya, itu saya setuju. d a l a m berbagai hal, lambat bertindak dan lain sebagainya. Tapi ketika pemimpin negara difitnah, kita sebagai warga negara harus... はい。